Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin La ilaha ilallah wahdahu la syarika Lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'un qadir Alhamdulillah Uji syukur milik Allah Pada siang ini kita dipertemukan Dan tidak salah saya pikir Kalau saya mengucapkan Taqabalallahu minna wa minkum Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah saum yang sudah kita lakukan Dan semoga kita diberi kesehatan dan umur untuk bisa menikmati saum berikutnya Bapak ibu yang Allah muliakan Biasanya ada satu tradisi di masyarakat kita Apabila selesai bulan Ramadan Di kantor, di RT, di RW Itu suka melaksanakan apa yang disebut dengan acara Halal bihalal. Sebenarnya tradisi halal bihalal itu perlu dicatat. Itu hanya di Indonesia. Di Timur Tengah, selama saya beberapa tahun di sana, kalau Lebaran itu setelah Lebaran di kantor-kantor, di apa tidak ada istilah acara seremonial halal bihalal, salaman, sampai ngajajar ke luar segala macam itu. Tapi bukan berarti salah. Kalau bapak ibu melaksanakan hal itu. Seperti halnya mudik itu hanya di Indonesia. Coba lebaran di Mekah. Sepi. Mereka itu sampai macet segala macam musim haji. Kalau di kita lebaran. Sampai level menteri presiden turun tangan untuk nanganin kemacetan. Jadi hanya di Indonesia. Di negara-negara Sekitar kita, di Malaysia kan gak seheboh di kita. Tapi bukan berarti salah loh. Itu menurut saya, saya kurang sependapat kalau ada yang mengatakan, Udah budaya mudik itu ditiadakan. Eh jangan, orang yang ingin seperti kita itu banyak tapi gak bisa. Karena niat mudik itu biasanya silaturahmi. Ketemu ua, tante, bibi. Kalau menurut saya, terus kan gak usah dihilangkan. Kenapa tradisi yang bagus harus dihilangkan? yang salah itu kalau pamernya itu pulang ganti hp ganti hp itu lihat di B uh itu mau lebaran pada ganti hp yang nggak kuat ganti beli casing jadi yang nggak kuat ganti hp beli casingnya kan gitu terus talinya baru casingnya baru digantungin di sini enggitu. Kan nah, Bapak Ibu sekalian, nah itu jadi tapi bukan berarti salah kalau Anda beli HP baru bukan. Tapi maksudnya yang salah itu bukan mudiknya. Yang salah itu pamernya. Kalau mudiknya itu sendiri menurut saya harus diteruskan. Karena hanya di negeri kita yang ada seperti ini. Di negara-negara di Timur Tengah saya coba cermati gitu, turun di lapangan tuh enggak ada. Bahkan istilah halal-bihalal pun perlu Bapak Ibu ketahui. Orang Arab sendiri tidak mengerti. Enggak percaya. Itu kalau di Sepandung kan halal halal Tahu enggak? Saya punya guru, punya pembimbing. Namanya Profesor Dr. Yasin. Profesor Dr di Universitas Madinah. Orang Arab asli. Dia nanyanya ke saya. Dia bilang, Aam, sama itu, sama itu halal lebih halal. Mama nak, maafahim dia bilang. Dia bilang, Am, aku tu sering dengar orang Indonesia bilang halal lebih halal. Apa sih artinya? Nanya ke saya coba. Dia orang Arab, profesor doktor, tapi dia tidak tahu apa arti halal lebih halal. Mungkin bapak bertanya, loh, halal kan bahasa Arab, bi bahasa Arab, halal, halal lebih halal. Masa profesor nggak ngeri? Dia nggak ngeri halal lebih halal. Karena itu Indonesia yang di Arabkan. Seperti hanya dulu saya belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris sama si guru itu kan kudu ngomong bahasa Inggris. Saya mau bilang tidak apa-apa kan. Kita disuruhkan conversation sama teman kan. Tidak apa-apa. Saya mikir tidak itu no. Apa itu what? No what? what. Problem is problem. For me, no what what? <laughs> eh. Orang Inggris sendiri kalau dengar gitu bingung. Apa problem is problem for me no what what? Maksudnya gini, masalah sih masalah, tapi bagi saya tidak ada masalah. Gitu. Kan gitu. Problem is problem for me no what what. Gitu. Itu orang Inggris sendiri bingung. Apa itu problem is problem for me no what what? Kan gitu. Nah, orang Arab juga begitu. Halal bihalal. Karena Profesor Yasin, guru saya itu nanya ke saya orang Arab itu nanya apa makna halal bihalal. Itu membuat saya mencari di literatur. Saya baru ketemu ketika di rumah itu bapak saya punya buku judulnya di bawah bendera revolusi. Itu kumpulan surat-menyurat antara Bung Karno dan A Hasan, Ustaz A Hasan. Ternyata begitu saya baca buku itu, ternyata Pak, Bu Istilah halal bihalal itu pertama kali disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato setelah Idul Fitri. Jadi pidato tanpa teks, tadi ama tanpa teks kalau kita pidato kan gitu, halal bihalal kan gitu kan? Nah, akhirnya jadi aja masyarakat sehingga halal bihalal bukan bahasa Arab Indonesia yang di Arabkan, tetapi sudah mengandung makna sosiologis gitu. Jadi dia itu bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia yang di Arab kan dan sudah punya makna sosiologis. Jadi anda tidak akan faham apa arti halal bihalal secara bahasa, tetapi harus dilihat secara sosiologis. Apa sosiologisnya? Halal bihalal adalah ungkapan saling meminta maaf, ungkapan silaturahmi di antara sesama. Berarti itu bukan bahasa terjemahan, sudah bahasa sosiologis. Nah, bapak ibu sekalian, jadi sebenarnya kalau bapak ibu nanti di RT di RW bikin spanduk yang paling tepat Anda nulisnya jangan halal lebih halal kalau ingin pakai bahasa Arab kecuali kalau Anda niatnya bahasa Indonesia itu lain lagi silaturahmi Idul Fitri itu yang pas karena kalau kita bilang silaturahmi kebelahan bumi manapun orang Islam ngerti silaturahmi itu artinya membangun cinta membangun kasih sayang gitu ya tapi kalau halal lebih halal itu sebenarnya dia maknanya makna sosiologis aja Nah karena dia makna sosiologis, maka halal-bihalal bisa bermakna silaturahmi. Tapi halal-bihalal itu sendiri tidak bisa diindonesiakan. Nah ya ini memang tidak terlalu penting, tetapi kan perlu diketahui. Bahwa sebenarnya dia itu akar katanya bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Indonesia. Gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang silaturahmi idul fitri, kita pun perlu membicarakan bahwa silaturahmi itu maknanya bukan jabatan tangan. Catat. Eh hey, kamana woi silaturahmi. Atat. Tapi tetap hati kesal sebel. Silaturahmi itu uh, suatu ungkapan yang bermakna membangun cinta. Yang tiada akhir, tiada batas. Nah bahasa silaturahmi. Bahasa silaturahmi satu. Ini bahasa cinta, bahasa silaturahmi. Satu. Silaturahmi itu bisa dalam bentuk diucapkan. Kata Nabi kalau kamu menyayangi, kalau kamu rindu katakan. Tapi bapak awas jangan sembarang gitu ke sekretaris. Aku kangen ya yang lagi apa? Tak itu mah selingkuhan salah. Ini yang dimaksud dengan perlu dinyatakan itu. Jadi bahasa silaturahmi itu perlu dinyatakan begini. Kalau istri kita apa, kita jangan segan-segan untuk menyatakan. Kan katanya. Penyakit orang Indonesia itu paling sulit untuk menyatakan pujian. Justru kepada orang yang dekat, kepada anak, kepada istri. Bapak jujur ya, kapan berapa kali Bapak muji ke istri gitu. Ya mama cantik. Misalnya istri kita di rebonding, puji. Nah, istri di rebonding malah bilang, balauka. Ini penampakan macam apa? Biarin butut juga Pak. Jadi walaupun istri bapak diri bonding teh butut bilang, aduh mama cantik diri bonding. Tapi kalau nggak diri bonding lebih bagus lagi. Hmm, ya? Jangan pas istri diri bonding tuh Balauka Ini penampakan macam apa? Gitu. Bapak, ini kita nih laki-laki suami jujur ya. Kalau anak itu rankingnya bagus, harusnya begini, mah terima kasih anak-anak rankingnya bagus biasanya kita masuk ke begini kalau anak tu butut rankingnya dia ranking 26 dari murid 26 orang dia ranking ke-26 muridnya berapa 26 orang marah sama istri kamu ngapain aja sih di rumah anak-anak nilainya jelek gitu hmm. tapi kalau rankingnya bagus ya bilangnya apa nah gitu anak papa hebat hmm. tapi kalau rankingnya bagus enggak pernah muji mah Terima kasih anak-anak, nilainya bagus-bagus. Gitu, ya. Itu bahasa cinta itu teh katanya. Bahasa cinta. Dan kalau kita udah lama ketemu dengan teman kita di kantor, eh, ke mana saya teh kangen. Udah lama ya enggak ketemu gitu. Jadi, kata Nabi, ucapkan tuh. Itu bahasa cinta. Enggak saya ingin menunjukkan bahwa yang namanya silaturahmi bukan sekedar tek nempel gitu, tetapi menyatakan. Itu silaturahmi. Kita sebagai ayah rasanya jarang ya kita SMS jam segini misalnya nih. Kita punya anak masih SMP di rumah panggilnya AA atau TTE A. Ah, kamu udah makan siang? Sekarang eh, les jam berapa? Papa sayang, papa masih di kantor. Telk gitu. Siapa di antara bapak ibu yang suka gitu ke anak gitu? Tiluratus perak pak telk gitu. Eh tiluratus ya SMSnya? Berapa? Yeah. Fleksi lah sorry Fleksi pelak kan gitu itu tuh bahasa cinta jarang tuh ayah yang pagi-pagi kita udah nyampe ke, ke kantor anak kita kan punya hp apa sih susahnya A, udah nyampe di sekolah hati-hati di sekolah papah doain alhamdulillah papu udah nyampe di kantor juga pelak cuma dua baris tiga baris tapi itu bahasa cinta itu jangan dikira anak kita ini nggak bangga itu sama teman lihat papaku sms gitu tapi ada juga pa jangan sms begitu malu sama temenku ada yang begitu ada ada yang begitu ada tapi coba dulu pak coba dulu ya. itu bukan hanya ke anak ke istri juga ya bapak misalnya diundang makan nggak bagus ya cuma ke the view atau ke valley gitu ya nggak terlalu bagus atau ke atmosfer yang murahan lah gitu ya nah atau kalau anda diundang oleh teman-teman diajak gitu ya ada yang syukuran ke Paley gitu atau ke McKenzie atau ke apa Tamani atau ke Atmosfer lah gitu yang murah-murah gitu ya. Nah terus Atau makan tuh jangan belewok belewok sorangan. SMS mah Papa diundang sama Pak Rudi ke ini, ini ini gitu ya. Uh, SMS Mama anda nggak bawa apa-apa nggak -apa, masalah minimal ngasih tahu. Hmm? Itu namanya bahasa cinta. Itu namanya silaturahmi. Ya. Ini malah yang di SMS tuh selingkuhan. "Yayang, aku lagi diajak makan sama temanku." "Yayang mau apa?" Geuleuh itu, Saudara-saudara. Jadi, -saudara. <guluh> <guluh> kalau selingkuhan di SMS, anak tidak pernah, istri tidak pernah. "Bapak kalau ada tugas, ya, ke Surabaya pakai pesawat." "Begitu landing, apa sih susahnya SMS?" "Mah, alhamdulillah Bapak udah landing dengan selamat. Doain ya. Tet, nanti Teh, begitu selesai acara Rapat di sana di Surabaya. SMS lagi. Mah, Alhamdulillah papa sekarang udah ada di hotel gitu ya. Karena mama gak ada, papa ngerental. <gitu> Bapak, <gitu> maksudnya rental mobil. Bapak, ibu sekalian. Ya, itu, itu namanya bahasa cinta. Itu namanya bahasa silaturahmi. Jadi, salah besar kalau silaturahmi cuma diartikan tak salaman. Satu bahasa silaturahmi itu... Bahasa silaturahmi itu Katakanlah Kata Nabi kalau kau kangen sama seseorang Suka sama seseorang Katakan Dua Bahasa silaturahmi itu kata Nabi Taha dawu tahabu Biasakan kamu saling memberikan hadiah Supaya cinta diantara kamu Tumbuh lebih besar Biasakan saling memberikan hadiah Kemarin orang Garut bawa dodol ya Orang Ciamis bawa galeno Gitu ya kemudian orang Cirebon bawa tahu gejrot itu kan. Nah, kira-kira ada makanan-makanan lama nih daripada disimpan di rumah pas datang ke kantor bawa di toples ya kan. Kalau boleh bawa makan boleh kan bawa makanan toples. Di mana kamu yo Galeno Galeno Ciamis nah itu kan. Itu seperti sederhana tetapi Nabi mengatakan tahadau saling memberi hadiah, tahabu supaya kamu saling cinta. Yang salah itu kan Gini, yang salah itu bukan memberi hadiah, tetapi Firman Allah walatam nuntas takfir. Jangan kamu memberi hadiah dengan niat untuk dapat yang lebih gede, nyogok itu, itu yang dilarang oleh yang parsel itu siapa yang larang tuh? Iya, itu. Tapi kalau misalnya, misalnya gini Pak, kalau saya jadi pejabat, anda nggak pernah ngirim parsel ke saya tiba-tiba ngirim, itu dosa saya terima. Misalnya. Saya sebut sajalah contoh jadi menteri ya, walaupun target saya sebenarnya minimal wapres Nah, ini contoh. contoh, saya jadi menteri. Bapak Ibu tuh enggak pernah gitu ngasih kado ke saya. Tapi tiba-tiba setelah jadi menteri teh, jo ngaku-ngaku am saya teh sering dengar ceramah Anda, oh ini terus ngirim parcel. Haram saya terima. Karena saya sudah disumpah. Tapi kalau sebelum saya jadi apa-apa, biasa Suka ngirim parsel, Bapak itu ke saya Saya juga ngirim parsel ke Bapak Maka setelah saya jadi pejabat, Anda ngirim parsel Saya terima sebenarnya gak masalah Secara hukum nih, kalau bicara hukum Jadi yang disebut pejabat itu Tidak boleh menerima hadiah Kalau nah, Makanya kalau ingin kirim parsel, dari sekarang sebenarnya dari, Kalau nanti kan Jadi tidak murni Sudah-sudah sekali Ya oke okay. Ya, jadi intinya, ya intinya yang tadi canda yang barusan, jangan dianggap serius. Jangan ya, dianggap serius. Intinya adalah dalam agama saling memberi hadiah itu sebenarnya dianjurkan. Hanya memang kita akui saling memberi hadiah sekarang ini terkotori karena perilaku orang-orang tertentu. Tetapi saling memberi hadiahnya itu sendiri oleh agama dianjurkan. Karena kata Nabi, tahadu, tahabu. Biasakan kamu saling memberi hadiah supaya cinta di antara kamu tumbuh. Bahkan Pak Bu kepada yang berbeda agama pun nggak masalah kita memberi hadiah selama tidak ada kaitan dengan ritual. Teman saya punya anak, saya datang ke rumah sakit bawa kado ngasih. Saya punya anak, teman saya yang non muslim datang ke saya bawa kado ngasih itu nggak masalah. Yang ada yang salah itu kan kalau kaitannya dengan ritual. Saya punya bos ya. Saya punya bos Non muslim Sebut saja beragama Kristen Sekarang kan mau natalan Kalau enggak bilang selamat natal enggak enak Kalau anda bilang selamat natal kan haram hukumnya Boro-boro ngasih kado Mengucapkan selamat natal saja haram Itu tuh fatwanya almarhum Profesor Dr. Hamka Dan sampai sekarang oleh majelis ulama Belum dicabut itu fatwa Dan saya juga setuju dengan fatwa itu Catat itu Bisik saya teka burung ke ceramah kan gitu. Di sini nggak keburu, ya. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau misalnya, awas loh jangan salah. Kita mengucapkan misalnya, teman saya naik pangkat, selamat ya. Waduh, saya ikut senang anda naik pangkat. Terus dia punya rumah baru, aduh saya ikut senang. Ya kan, dia punya anak baru, saya bawa kado. Istrinya sakit, saya nengok. Dengan berbeda agama Boleh, itu boleh Selama tidak ada kaitan dengan ritual Tapi kalau udah dengan kaitan ritual Kayak natalan itu kan ritual kan? Itu sudah ritual Itu yang dikatakan haram Majelis ulama kan belum mencabut fatwa itu Gitu loh Jadi kalau saya sih konsisten Dengan fatwa itu, karena lakum dinukum waliyadin Untukmu agamamu, untukku agamaku Tapi sayang orang Islam Suka menggunakan lakum dinukum waliyadin itu Dengan sesama muslim ada orang yang lagi di depan komputer terus, eh salat, kehulat, hmm. jam dua, eh salat, ah ini gini, setengah tiga, salat, eh hmm. gimana? Gini, lakum dinukum walidin, untuk agamamu, Untukku ku agamaku, ini salah itu. Jadi, lakum dinukum walidin untuk yang begitu tu salah. Lakum dinukum walidin itu ayatnya diawali dengan kul ya ayuhal kafirun katakan wahai orang yang kafir jadi anda jangan salah paham Islam agama yang sangat tolerans urusan duniawi silahkan saya bilang. tapi kalau urusan ritual masing-masing kan yang namanya saling menghargai itu kita tidak mengganggu orang lain beribadah dan orang lain tidak mengganggu kita beribadah itu toleransi antar umat beragama bukan mencampur adukan ritual dan keyakinan itu mah bukan bukan toleransi namanya Mencampur adukan hak dan batil Tolong dibedakan itu konsep Itu konsep harus dibedakan Dan kalau bicara akidah mah aku udah tegas Saya kalau bicara akidah tegas Tapi kalau bicara mu'amalah Ya kita bisa Apa Ya, Tapi kalau udah akidah mah Lakum dinu tegas, gitu. Tapi ingat, ingat Saling memberi hadiah dengan yang berbeda agama Boleh catat itu boleh, selama tidak ada kaitan dengan ritual. Itu yang harus digarisbawahi. Bagaimana dengan yang sama-sama mus muslim? Itu lebih dianjurkan lagi. Dan agama mengatakan, kalau kita diberi hadiah, kita doakan orang yang memberi, syukur-syukur kita bisa membalas dengan yang lebih bagus. gitu. Saya diberi, ya Jazakumullah, terima kasih. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Lalu, kalau ada rizki, saya Beri yang lebih baik dari apa yang dia berikan Misalnya saya dari Si Anjur bawa tauco Kasih ke anda Doakan saya Terus kalau nanti anda ke Perancis Ada parfum Bawa parfum Parfum yang biasa saya pakai Biasanya kalau enggak Hugo Boss Estee Lauder, Calvin Klein Atau Ignor biasanya antara itulah Kan saya pernah bawa tauco Nah anda ke Perancis. Bawa Parvo nggak usah terlalu besar sebesar botol tahu cocok. Ngib. Nah ibu bapak sekalian itu itu namanya apa? Silaturahmi membangun cinta itu tuh enak ya. Nah jadi yang ingin saya katakan saling memberi hadiah itu saling memberi hadiah oleh agama dianjurkan walaupun dengan yang berbeda agama silahkan selama catat selama. Tidak ada kaitan dengan ritual Tidak ada kaitan dengan akidah Tidak ada kaitan dengan keimanan Urusan duniawi Silahkan Nah itu bahasa silaturahmi yang kedua Jadi satu katakan Dua saling memberi hadiah Tiga Bahasa silaturahmi yang ketiga adalah Saling mendoakan Dan doa yang paling bagus ketika kita mendoakan orang lain Dan yang didoakan itu tidak tahu Itu doa yang paling top jadi kalau misalnya saya mendoakan orang lain dan orang yang didoakan tuh tidak tahu sekian puluh malaikat akan mendoakan kita seperti doa kita kepada orang lain. Misalnya gini. Saya punya teman diajak sholatnya susah sekali. Saya doakan. Ya Allah, semoga sahabat saya Rudi bin Amin ya. Tidak disebut nama juga enggak apa-apa. Allah Maha tahu, enggak usah detail ya. Sampai tanggal lahir segala macam. Kan gitu. Ya Allah, semoga sahabat saya Allah tahu lah sahabat saya itu yang mana. Diberi hidayah, diberi petunjuk Minimal dia itu mau sholat Datang ke masjid di Allah, doakan Kalau ternyata teman saya itu Kemudian eh, Jadi mau ke masjid Itu kita tidak usah lapor Alhamdulillah doa saya terkabul Saya itu suka ngedoain kamu Tidak usah Pak. Itu kalau saya mendoakan orang tersebut Diberi hidayah, tahu enggak? Sekian puluh malaikat akan mengaminkan Di atas kepala kita Lalu kata malaikat itu Ya Allah berikan pula kepada orang ini Seperti yang dia mintakan untuk orang lain Makanya kalau misalnya eh, Ada orang punya masalah Cerita ke kita ya Doakan semoga ya Allah Misalnya dia cerita tentang istrinya rumah tangganya Doakan ya Allah Semoga teman saya rumah tangganya Dirukunkan, didamaikan Itu sekian malaikat akan mendoakan pada kita Ya Allah kabulkan doa orang ini dan berikan ketenangan ketentraman rumah tangga seperti yang dia mintakan untuk orang lain. Itu hebatnya kalau kita mendoakan orang lain dan orang yang didoakan itu tidak tahu. Tapi sayangnya kelemahan kita setelah mendoakan itu suka enggak kuat nahan untuk lapor itu. Ya, itu suka enggak kuat nahan. Gimana istrimu udah sehat? Alhamdulillah udah. Iya, saya teh kemarin tahajud nih ngadoainke cangkeul. Nah, itu lapornya itu yang jadi masalah. Saudara-saudara sekalian. Nah, bapak ibu sekalian saling mendoakan, ya saling mendoakan. Jadi bahasa silaturahmi itu satu katakan, dua saling memberi hadiah, tiga saling mendoakan. Nah, yang keempat sentuhan. Makanya kan agama menyarankan kalau ketemu tu berjabat tangan. Tapi kata Nabi inilah usofihun nisa aku tidak berjabat tangan dengan yang lawan jenis, yang bukan muhrim. Jadi Antar bapak-bapak jabat tangan. Bapak dengan wanita boleh, asal dia itu ibu, uah, tante itu boleh. Ya, itu kan muhrim. Tapi kalau dengan teman sebenarnya kalau yang perempuan cukup dengan isyarat saja. Ya, dulu saya pernah ceramah di kalangan artis ya, tapi udah lama 4 tahun yang lalu apa lima tahun yang lalu saya te lupa. Cuma bilang berjabat tangan itu akan merontokkan rasa dendam, rasa iri, rasa nggak enak. Gitu. Saya te tidak jelasin gitu. Itu pas habis ceramah kan pada salaman oh dengan Pak Ustaz tempelin tempelin waktu itu karena saya belum menjelaskan jadi saya enggak bisa nolak ya sudah iya enggak percaya Anda tuh gimana itu pengalaman itu saya juga jadi bingung gimana ya kan wah enggak mungkin ke setiap orang saya jelaskan kan ya udah saya menghindar kesini, kesini ke, sini, ke sini. Gak bisa akhirnya tep dapat ha ya sudah itu kan saya cuma bilang ya Allah engkau Maha tahu ya hati saya tidak ada apa-apa gitu. Tapi kalau sekarang mas, sudah mulai dengan isyarat, sudah mulai saya jelaskan gitu kan kalau di kalangan mereka itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita juga begitu antar teman Dan itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Tiap ketemu pagi eh gimana Assalamualaikum. salaman. Makanya kalau Anda tidak suka kepada seseorang jangan menghindar. Ketemu justru. Saya enggak suka sama si X. Jangan menghindar, ketemu, salaman, salaman, salaman, tahu enggak? Itu dalam dalam tangan kita ini kan. Dalam pengobatan Cina ada yang disebut dengan refleksi. Di sini sarap-sarap, di sini sarap-sarap. Jadi kalau dipijit ini, ah, ah ya itu Cina itu, itu ambeien. Oh terang ambeien. Oh, ini usus. Oh usus. Kan ini suka gitu kan? Ternyata di sini tuh banyak sarap-sarap. Itu sebabnya dulu waktu pertama waktu pertama waktu belum menikah dengan istri yang jadi sekarang istri bapak, kan ada nyetrum kesangan. Ya, nyetrum. Ya. Sekarang mah asa pegang ya, asa pegang eh, kursi nggak ada rasa karena elektromagnetiknya udah mati tuh elektromagnetiknya kalau dulu mah masih jadi di sini tuh ada ada ini pak ada kekuatan nih ada ya ada semacam itulah gitu kan itu sebabnya kalau bapak kalau ibu-ibu nih terutama punya anak yang hiperaktif kan salah satu terapi anak yang hiperaktif tuh dipeluk dan diusap tulang belakangnya peluk terus ya dengan cinta jadi jangan dipeluk gitu jangan peluk dengan cinta diusap pelan-pelan Pak tulang belakangnya Bu. Sa itu pernah dicoba oleh bibi saya ternyata anaknya setelah 3 bulan tuh ada perubahan. Jadi lebih tenang anak yang hiperaktif. Nah, saya sarankan ibu-ibu kalau punya suami yang hiperaktif <tell noise> mungkin terapi ini bisa dicoba. Jadi kalau <tell noise> ya suami teman hiperaktif tuh diusap, usap di pelan-pelan gitu. <tell> Nah, karena di sini itu eh Pak Bu, di sini itu ada saraf yang bisa me, apa namanya itu me, merangsang hormon-hormon ketenangan. Itu sebabnya kalau misalnya Bapak pulang dari kantor, Bapak janji jam 5, pulang jam 8. Istri kan ngomel. "Papa, tadi gimana bilang jam 5? Anda enggak usah menjelaskan, ya. Peluk aja istrinya, usapan, bilang, "Ya, papa salah, maaf." Cicing Eh gak percaya Kalau misalnya Bapak tadi gimana sih Katanya pulang jam 5 Ini jam 9 baru pulang Padahal Bapak kan tiba-tiba dipanggil oleh pimpinan rapat kan gitu Orang lagi emosi Gak usah dikasih penjelasan Dan gak akan masuk ke pikirannya ya, Udah aja dekati Peluk aja diusapan Iya mah Bapak minta maaf Salah Usapan Tadinya Gak percaya gimana sih? Cicing Itu kekuatan tangan Bapak itu kekuatan tangan. Dan itu tuh bukan... Nabi mengatakan tasofahu tahabu itu oleh para psikolog itu diteliti. kan Oleh ahli biologi, ahli psikologi itu diteliti. Ternyata sentuhan itu bisa menyejukkan. Bisa menyejukkan. Nah oleh sebab itu Nabi mengatakan bahwa bahasa silaturahmi yang berikutnya adalah berjabat tangan. Dan yang terakhir bahasa silaturahmi itu Firman Allah wa yadroouna bilhasanatiasayi'ah bahasa silaturahmi yang kelima adalah selalu membalas keburukan orang lain dengan kebaikan orang lain pelit kita dermawan orang lain pendendam kita pemaaf orang lain cemberut kita senyum ya git emang ini teh mudah dikatakan indah dibicarakan tapi pelaksananya tak semudah dan tak seindah yang kita diskusikan gitu Itu rumit, itu berat Tapi saya yakin, kalau kita sudah bisa melakukan hal itu Yakinlah, itu namanya hakikat silaturahmi Jadi Siang ini saya bahas tentang bahasa silaturahmi Ada lima Satu, nyatakan By SMS, by email, by phone Terus, saling memberi hadiah Dengan tulus, dengan ikhlas Terus Yang ketiga apa? Doakan, saling mendoakan Yang keempat, sentuhan tapi ingat sentuhan sekali lagi Untuk yang muhrim ya? Dan yang terakhir adalah Balas keburukan orang lain Dengan kebaikan Saya tadi yang keempat kasih catatan Awas dengan yang muhrim Takut begitu keluar dari sini Langsung segala diusap usap Waktu ditegur tanya, Kenapa sih kamu Bahasa silaturahmi itu awas salah Saya tidak menyampaikan hal itu ya. Dan yang terakhir itu Membalas keburukan orang lain dengan kebaikan Itu bahasa silaturahmi Untuk membangun cinta Jadi silaturahmi bukan sekadar bersalaman Sambil salawatan Salatullah salamullah Salaman dari Allahu akbar Allahu akbar Salaman gitu kan Berarti itu kan seremonialnya Ya Substansinya yang tadi Bahasa silaturahmi Nah Bapak Ibu yang Allah melihatkan Semoga kita Selesai melakukan ibadah saum Jiwa silaturahmi kita makin besar Sehingga kita lebih banyak Berpikir positif terhadap orang lain Dan kita bisa membangun cinta Di antara kita dengan konsep silaturahmi Demikian Yang bisa saya sampaikan Persis 30 menit kalau ceramah siang itu jangan terlalu lama ya. Kalau lama nanti uh, overdosis, Information overloaded Dan itu pengaruhnya Kurang bagus jadi ke ngantuk ya. Nah cukup 30 menit saja Demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan Subhanaka Allahumma wa bihamdika, an la ilaha ila anta astagbruka wa atubu ilaih Walhamdulillahi alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh